Pak Yos, selamat sore. Silakan, Pak. Pak,、nah, kalau buat saya sih, itu hanya u u s a n pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sekarang ini. i t u mestinya betul tidak masuk. Apa salahnya pemerintah memberikan perlu b、uh, e m b i n g a n itu? Itu kan untuk perkembangan e per k o n o m i Indonesia. Kenapa membatasi? Nah, alangkah baiknya pemerintah mengambil petunjuk jaket seperti ini supaya. トム、ね yeah. ータンタラン ?Yet、t r m a a s i t a y s Pasudios, Lamassore, b y a t a t a n g a a n g u a p o m b a y a r a b i s and a n g a s i n g t a n a n a r a y a b s a n g u t a n m i n t a i b a y a a n a n g a s i n g <GM> a a n g a a n g i t a n a n r u a n o k a m i n t a m b a y a r a n Lokal, e n a n u p i a d t a i s a i p a s t i a n a t i p a s a a n Pembayaran harus dengan rupiah gitu loh. Jadi. Tergantung situasinya, gitu. Jadi, pemerintah harus mau mengerti bahwa ada yang disebut local currency portion dan foreign currency portion. Nah, itu、uh, pengaturannya, dibatasi hanya dalam katakan pembayaran-pembayaran, tidak -pembayaran boleh lebih dari katakan satu juta mata uang negaranya. d i a kalau lebih mungkin minta izin sehingga currency portion, foreign currency portion itu terkontrol. Maksudnya, mau kontrol dipisah, d i p i s a Terima kasih.